بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمه الله وبركاته الحمد لله الذي جعل رمضان شهر صيام وشهر العباده اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ورسوله خطا من جبين لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أينما تكون يُدرِيكُ المَوتِ، وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُجِ مُسَيَّدَهِ. ديمَّاَحُونَ walaupun kamu berusaha menolaknya dengan bersembunyi di peti besi yang ditutup rapat-rapat kamu tidak akan bisa menghindar darinya Bapak Ibu yang dirahmati Allah hari terus berganti hari memasuki hari yang keenam ini mudah-mudahan ibadah kita semakin khusyuk ghirah kecintaan kita kepada Allah semakin bertambah-tambah, kerinduan kita berjumpa dengan Allah juga semakin besar. Hidup, kata orang bijak, pelaksana satu titik dan satu detik. Satu titik jika jasad kita ini dibandingkan dengan salah satu saja benda yang ada di alam raya betapa kita ini seperti kecil sekali seperti satu titik saja apalagi dibandingkan bumi yang kita anggap besar kita ini kecil sekali dan ternyata bumi yang kita anggap besar juga ternyata seperti satu titik juga dari miliaran benda-benda yang ada di alam jaga raya itulah kita yang seperti satu titik itu. Tapi juga kita sering diistilahkan dengan Hanya punya waktu satu detik Ya satu detik Walau rata-rata umur manusia Katanya 55, 60, 65 Katakanlah segitu rata-rata Tapi itu sebenarnya satu detik Satu detik jika diukur kehidupan yang di dunia rata-rata 65 ini Dengan kehidupan di akhirat yang unlimited Unlimited Usia-usia kita seperti satu detik saja Unlimited itu Tak berbatas Tak berbilang Tidak seribu tahun, tidak sejuta tahun Tidak semiliar tahun, tapi selamanya Sesuatu yang unlimited Diukur dengan 65-70 Itu ya sama seperti satu detik saja Karena itu Dalam posisi yang seperti Satu titik dan satu detik ini Kita ingin Memperhambatkan diri Kita ingin melakukan yang terbaik Sepanjang amanah usia Ini masih diberikan Allah kepada kita Mari kita lakukan yang terbaik Ini yang diajarkan oleh Rasulullah SAW Dalam doa-doanya <coughs> Allahumma ja'al khaira umuri awakhirah. Ya Allah jadikan sebaik-baik umurku Sampai di penghujungnya Ya Allah Karena bisa saja orang baik di awalnya, di tengahnya baik, pas di ujung-ujungnya enggak baik. Jadinya suhul khatimah bukan mustul Makanya Rasulullah mengajarkan kita, Allahumma ja'al khairu amali khawatimu. Ya Allah jadikan sebaik-baik amalku, sebaik-baik ibadahku, sehusuh musuh dan seikhlas-ikhlasnya ibadahku adalah ibadah saat jelang kematianku. Saat ibadah kita sedang usyuk-usyuknya dipanggil Allah kita, InsyaAllah Husna fatimah Dan jadikan sebaik-baik hariku ya Allah, kata Rasulullah dalam doa. Allahumma ja'allah khairu ayyami, wa khairu ayyami, yaum malikwa, yaum malikwa iku. Jadikan sebaik-baik hariku ya Allah, adalah hari saat aku berjumpa dengan engkau. Hadirin walhadirat Bapak Ibu yang dirahmati Allah Waktu nampak berjalan sedemikian lambatnya Tapi tahu-tahu berlalu demikian cepat Di hadapan mahasiswa saya sering mengatakan Peristiwa reformasi dulu tahun 98 Salah satu mahasiswa tunjuk tangan Pak Seperti apa sih reformasi itu? Kami nggak, kami waktu itu belum lahir, Pak. Saya baru sadar. Ini mahasiswa yang saya hadapi, rupanya memang belum betul-betul belum lahir tahun 98. Baru saya merasa, ya Allah, betapa tuanya saya. Ya kalau mereka belum tidak mengatakan mereka belum lahir, mungkin saya menganggap masih muda saja. Begitulah, sudah 20 tahun yang lalu reformasi. Itulah waktu. Dan kita tidak tahu, kira-kira 20 tahun ke depan kita masih diberikan Allah amanah usia atau tidak. Karena itu Rasulullah SAW mengingatkan selalu bahwa orang yang paling cerdas adalah orang yang paling sering mengingat mati. Karena mati ini adalah yang pasti. Kita boleh berkarir sampai setinggi apapun. Tapi namanya harapan bisa tercapai, bisa tidak. mau renovasi rumah, mau ganti rumah bisa ya bisa tidak. Tapi urusan kematian kita tidak bisa mengatakan ah mungkin saya masih hidup. Mungkin. Enggak bisa mungkin. Mungkin saya mati, mungkin hidup. Tidak ada kata-kata mungkin dalam istilah kematian. Ya, kematian itu adalah pasti. Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, di hadapan kita terbentang pilihan-pilihan kita mau belanja di mana, kita mau liburan di mana, menghabiskan waktu di mana, tapi tetap harus dalam koridor bahwa kita harus menggunakan kita harus tetap lebih cenderung untuk melakukan hal yang baik-baik, meneguhkan, membenarkan kebenaran-kebenaran yang dari Allah. Tapi kalau kecenderungan kita ada pada fakat dhababil husna, kita mustahkan itu, ya kita dustakan balasan Allah kita dustakan hari akhirat akhirnya kecenderungan kecenderungan kita pun kepada kecenderungan yang buruk akhirnya ketika naalekal maut menjemput masuklah kita di sebuah alam yang berbeda disitulah penyesalan baru nampak Selum, semua kezoliman kezoliman yang kita lakukan di dunia seperti digambarkan demikian jelas di hadapan kita tergambarlah di situ bagaimana ibadah kita yang jarang sekali khusyuknya. Yang sering sekali ibadah kita katakanlah sedekah kita hanya sekedarnya, Haji yang kita lakukan hanya untuk berbangga-bangga. Baru kelihatan di situ di alam barzakh itu betapa kesombongan kita, betapa banyaknya hal yang kecil yang kita besar-besarkan, dendam kita kita simpan, enggak memaafkan orang, kita pelihara. Baru di situ kelihatan semuanya. Ya Allah, kenapa enggak engkau wafatkan aku? Sesaat saja lagi izinkan aku bisa hidup kembali lagi, Ya Allah. Menyesalnya sudah di alam barzah, sudah di kuburan. Mana ada? Kata Allah, tempatmu di kuburan ini bukan mau beramal lagi. Tempatmu di kuburan ini untuk membalasi amal yang sudah engkau lakukan selama engkau hidup di dunia. Fadhulku bimana situm, liqo'ah yaumikum hadah. Rasakanlah oleh azab ini, kata Allah Karena kau sudah merupakan kesempatan emas ketika kamu hidup di dunia Mereka semua pun akhirnya mengatakan Ya Allah, kalau saja dahulu kami ketika di dunia mau beramal soleh Mau membaca Quran, banyak bersedekah Kami tidak akan menyesal seperti ini Kami tidak akan mendapatkan azab yang pedih seperti ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Ramadhan sudah datang kepada kita Sementara Rasulullah Sepanjang hidupnya hanya Sembilan kali merasakan saat Ramadhan Tapi kita sudah dihadiahkan Allah Ramadhan bukan sembilan kali Kita hitung usia kita Berapa Kalau usia kita sudah lima puluh Paling tidak setidaknya kita Empat puluh tahun sudah berpuasa Empat puluh kali Kalau lima puluh lima Ya berarti sudah 45 kalau dihitung mulai puasa usia 10 tahun Lama kita sudah diberikan Allah rahmat ini Karena itu Bapak Ibu yang dirahmati Allah Mari kita gunakan Ramadan ini Untuk bermuhasabah Untuk berpikir lagi apa yang mau kita hadiahkan yang terbaik Sampai jelang akhir hidup kita nanti Bapak Ibu yang dirahmati Allah Kata Rasulullah dalam hadisnya itu Kira-kira maknanya Bukan maknanya dalam sebuah riwayat Rasulullah dengan sangat cerdas mengambil tiga buah ranting Ranting yang pertama diletakkan di hadapannya Ranting yang kedua diletakkan di sebelahnya sangat berletakkan dengan ranting yang pertama Sedangkan ranting yang ketiga diletakkan Rasulullah sangat jauh sekali Rasulullah bertanya, "Taukah kalian apa maksud daripada tiga ranting ini? Yang pertama dan yang kedua berdekatan yang sedangkan yang ketiga aku letakkan jauh-jauh." Tidak ada sahabat yang tahu makna ranting. Akhirnya Rasulullah mengangkat sendiri. Ini ranting yang pertama diibaratkan manusia. Sedangkan ranting yang kedua yang saya letakkan berdekatan dengan ranting yang pertama, inilah sesungguhnya kematian itu. sedangkan ranting yang ketiga saya letakkan jauh-jauh apa itu ya ranting yang ketiga yang saya letakkan jauh-jauh itulah ambisi manusia itulah angan-angan manusia itulah cinta dunianya manusia itulah hasrat-hasrat yang tidak pernah terhentikan itu jadi siapapun manusia sebelum mencapai seluruh yang dia ingin-inginkan, yang dia tambah dambahkan kematian lebih dulu ketemu dengan dia, itu kata Rasulullah Bapak-Ibu yang dirahmati Allah, kita ingin semuanya tentu saja berakhir dengan husnul khotimah. Tetapi soal husnul khotimah itu adalah soal kehidupan. Bagaimana kita diwafatkan itu soal kebiasaan kita. Bukan soal kematian, kematian itu soal akhir. Itu efek saja, husnul khotimah hanya soal efek saja. Makanya kata para ulama itu. Man asyraqat bidayatuhu asyraqat tuh. Siapapun yang dari awal melakukan rencana-rencana besar dalam hidupnya, ber berbuat yang terbaik dari sejak awalnya, berinvestasi yang terbaik, berkumpul dengan orang-orang yang terbaik, insyaallah asrotun tuh akhir hidupnya pun insyaallah akan diberi cahaya, akan dibantu oleh Allah, dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua termasuk golongan yang selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Kematian tidak lagi menakutkan bagi orang-orang yang sudah kuat keyakinannya kepada Allah Bahwa yang namanya kematian itu adalah sebuah dinamika saja Seolah kita sering merasakan pergantian musim Ada musim panas, musim kemarau, musim hujan Atau pergantian siang malam Kematiannya seperti itu Ya. Tetapi lebih jauh lagi para ulama mengatakan kematian itu sebenarnya jalan kesempurnaan Kita ini kalau belum wafat belum sempurna Karena kalau kita masih hidup kita masih dikerangkeng, Ruh kita yang bersih itu masih dikerangkeng oleh jasad ini Yang sering sekali membuat kita memang tergadaikan Padahal yang namanya tubuh ini Tubuh ini kan hanya casing saja Yang mati itu ya, ya casingnya ini Yang membusuk ya casingnya ini ya, Kalau roh itu tidak membusuk ya. Karena itu Jangan terjebak dengan casing Yang penting isinya Apa isinya? Isinya roh itu ya, Seberapa besar semangat kita Kecenderungan kita untuk menjaga Keaslian kita yang suka berbuat baik, Itulah yang sering diistilahkan dengan fitrah Ketika Allah mengatakan Dalam firman, berfirman Dalam hal itu, Wa nafakhtu fi min Aku humbuskan sebagian daripada roh Roh itulah citra Allah Itulah yang ada di diri kita Tapi persoalannya Sejalan dengan waktu Soal pergaulan kita, pendidikan kita, lingkungan kita sering membuat kita berubah dari fitrah Allah itu. Makanya Rasulullah mengajarkan kita doa bagaimana kita kembali kepada fitrah di ujung-ujung usia kita, di ujung-ujung amanah usia kita itu kita sangat dekat sama Allah karena kematian bisa datang setiap saat. Ya orang-orang yang ateis sekalipun nggak bisa membantah kematian yang punya Jabatan yang punya pangkat Yang punya gelar, tidak pernah dengar cerita Bisa melawan kematian Yang bisa Berpidato, berceramah angkat tangan Berpawar-pawar, itu belum tentu Bisa memberikan efek eh, Pelajaran yang efektif Yang efektif itu adalah Menyadari kematian itu Dalam setiap diri kita ini Itu yang kata Rasulullah wahillah, Cukuplah kematian itu Menjadi nasihat Kuburan itu dia memang hening Tak mengeluarkan suara apapun Tidak pernah Batu nisannya itu memanggil-manggil Kayak tangan manggil manggil Tapi dengan keheningannya itu Menunjukkan kepastian yang lebih nyata Disinilah yang harus kita Persiapkan sebaik mungkin Kata Rasulullah dalam hadisnya itu Orang-orang itu akan diwafatkan Berdasarkan kebiasaan-kebiasaan pertanyaannya apakah kita termasuk hamba-hamba Allah yang membiasakan yang baik terus-menerus saat itulah ajal menjemput insyaallah ibu Husnul khatimah insyaallah insyaallah Husnul khatimah terkait dengan husnul khatimah ini kita sudah sangat sering dengar ayatnya Allah yang langsung memanggil kita auzubillahi Ya ayat Tuhan nafsul mukma'inna Irji'in ila rabbi kirautiyata mardiyah Fadukhuli ibadih wadukhuli jannati Wahai jiwa yang sudah aku bikin tenang Dari kegelisahan dunia Yang tidak akan pernah habis-habisnya Ayo pulang kepadaku Sudah waktunya pulang, ayo pulang Jadi hambaku ya Kata Allah sendiri bilang Jadi hambaku, ayo jadi hambaku ya Di dunia sudah jadi hamba Ayo dipanggil Allah Ditawari lagi jadi hamba Masuk ke dalam surga Ditawari Allah, langsung masuk Ke surga, ayo Allah yang langsung menawarkan Pertanyaannya Kira-kira kita termasuk hamba Allah yang ditawarkan Seperti itu apa enggak Mudah-mudahan Kita termasuk hamba, hamba Allah yang ditawarkan Seperti itu Itulah kenikmatan, itulah kebahagiaan selalu diperdengarkan hadis-hadis kepada kita setiap amal anak Adam terputus kalau dia sudah wafat kecuali yang pertama, apa itu? sedekah jariah pertanyaannya, sudah berapa banyak kita bersedekah yang bisa terus mengalir saat usia kita sudah habis, saat kita sudah tutup usia sudah berapa banyak yang kita sedekahkan untuk membantu agar pahala terus mengalir Di dalam Islam, harta yang kita miliki itu berlaku hukum alam. Setiap ada yang masuk harus dikeluarkan, berapapun itu hukum alam. Masuk lagi harus keluar lagi, masuk lagi keluarkan lagi. Dan kalau tidak dikeluarkan menampung terus, masuk terus, Allah akan keluarkan lewat pintu yang lain. Allah keluarkan lewat pintu yang lain, apakah lewat jalan penyakit diberikan yang kita sakit. Akhirnya keluar uang untuk berobat. Seorang ayah ditelepon, is, so, seorang suami ditelepon istrinya. Cepat pak pulang pak rumah. Ada apa? Ada apa? Pulang. Ada apa? Anak kita udah diberikan komis oleh dokter bahwa dia kena penyakit yang sangat berbahaya. Ya banyak cara Allah Apakah dibuat Hartanya itu Keluar lewat Kecelakaan Lewat musibah Kemalingan banyak cara Allah Karena memang sesuatu yang masuk Harus ada yang keluar, kalau nggak dikeluarkan Itulah seperti yang dirasakan oleh Quran itu Allah yang langsung mengeluarkan Langsung Allah mengeluarkan Mudah-mudahan Kita bisa berbahagia menjelang kematian kita Karena kita sudah memberikan sedekah yang pantas, yang layak Yang kedua, yang tidak terputus itu setelah harta yang kita keluarkan Apa itu yang kita apakan? Ilmu yang banyak memberikan manfaat Banyak-banyak kita memberikan manfaat lewat ilmu yang kita miliki Dan yang ketiga Anak yang soleh Anak yang soleh Inilah investasi yang sesungguhnya Bapak Ibu Saya dapat cerita Ada anaknya yang sudah kuliah di luar negeri Bekerja di luar negeri Ditelepon oleh papanya Nah segera pulang Ada apa Pak? Kata anaknya di luar negeri Mama sudah dipanggil Allah Pulang ya Aduh Di sini kerjaannya sangat padat Sangat sibuk Saya tidak bisa pulang biar saya doakan dari sini Untuk melihat jasad Ibunya yang terakhir Tidak bisa Jadi baru sadar si ayah Ya Allah kemana uangku selama ini Aku habiskan Mati-matian Bersusah payah untuk menyekolahkan anak Supaya dia bisa Paling tidak melihat yang terakhir Jasad ibunya nggak bisa lihat saya kira kita ini persoalan gimana kita menjadi anak ini ada lagi seorang ayah meninggal tiga hari baru dimakamkan diturut story ada surat wasiat dari sang ayah dibaca oleh mamanya di hadapan tiga orang anaknya kira-kira pesan wasiatnya istriku dan anak-anakku tercinta setelah nanti ayah wafat dan dimakamkan Ayah berwasiat, tolong kerjakan ini wasiat. Wasiat Papa, rumah yang ditempati sama Papa yang sudah sekian belas tahun, itu Papa wasiatkan untuk diberikan kepada anak Papa yang paling kecil. Karena kakak-kakaknya semua sudah punya rumah. Mohon dilaksanakan wasiat Papa, tertanda Papa. begitu mendapat wasiat seperti itu anaknya yang tadi masih bersedih ber berkabung karena baru 3 hari papanya meninggal langsung kegirangan, senang-senang Alhamdulillah ternyata papa betul-betul sayang sama saya, tapi anak kakaknya yang 2 orang protes, marah-marah apa ini enggak adil ini, memangnya anak papa itu cuma dia doang tapi kan anak papa juga nggak bisa begini caranya, bertongkar Ya, hampir berkelahi. Mamanya langsung menjerit. Suamiku, lihatlah perilaku anak-anakmu. Baru tiga hari kau dimakamkan, mereka sudah berregut harta. Lebih bagus kau tidak meninggalkan apapun daripada meninggalkan kuasiat seperti ini, membuat mereka bertengkar. Saya kira ini bukan anak yang soleh yang begini. Cuma ingat harta orang tuanya. sudah meninggal pun jangankan kirim... Jangan kan berziarah kirim doa nggak pernah seolahlah nggak pernah punya orang tua kalau sudah orang tua meninggal itu. Ini kita bukan meninggalkan anak yang soleh kalau begini. Masih kurang puas ini anak yang paling kecil ini. Kalau itu kita panggil aja ahli agama yang mengerti tentang ilmu waris. Supaya gimana nih wasiat ayah yang ditulis oleh ayah waktu masih hidup. Ya tentu saja wasiat ditulis waktu masih hidup Pak. Kalau sudah meninggal nggak bisa bikin wasiat lagi. Dipanggil yang ahli waris. Ketika diwacai dia tersenyum. Waduh, ini wasiat nggak bisa Dilaksanakan, Ini nggak boleh dilaksanakan wasiat seperti ini. Ini wasiat dibuat oleh seorang ayah yang nggak ngerti agama, kata yang ahli tadi. Di dalam Islam itu kata Rasulullah dalam hadisnya, la wasiat ali waris tidak boleh berwasiat. kepada anak-anak yang memilih, yang memang sudah jelas jatah warisnya sekian persen berapa jadi orang tua sekalipun nggak boleh berwasiat yang memang sudah ada jelas harta uh, berapa persen jatah anak berapa jatah istri berapa kenapa kok ya, pandai-pandaian pintar-pintar terlalu maju ini katanya begini Tapi kita di sini bukan mau cerita soal waris-mewarisi. Kita mau cerita inilah contoh-contoh fenomena yang terjadi. Ada anak yang tidak mau pulang karena pekerjaan yang sibuk, ya. Ada yang bertengkar gara-gara berdebat -gara, uh, harta. harta. Ada lagi yang lebih lucunya pas malam takbiran itu ibunya meninggal dipanggil oleh pas malam takbiran. Esok harinya. Setelah selesai sholat Idul fitri Diuruslah parbukifaya Setelah dimandikan ini ibu Dicari Semua lemari dibongkar Tidak ada sehelai pun kain kafan Ini anak-anaknya enggak ngerti agama Yang dia dibenak mereka Pokoknya harus pakai kain kafan Ya, dicari kemana-mana Gimana ini Enggak ada ini kain kafan, gimana ini Kata anak Yang paling besar Cari kain kafan aja kok bingung Pergi aja ke pasar, beli, mau berapa meter kita beli. Disadarkan sama anak kedua. Eh, hey, kakak ini nggak tahu ya, ini hari raya. Mana ada orang hari raya. Kebanyakan yang hari raya itu yang gual kainnya pada pulang kampung, tutup semua. Tuku-tuku kain, baru mereka sadar. Dicari. Padahal kalau dalam kondisi seperti ini tidak harus menggunakan kain kafan yang dalam benak mereka yang harus warna putih, nggak harus begitu. Kain kafan yang berwarna putih itu kan hanya sebuah harapan, simbol dan doa supaya jenazah yang dibalut oleh kain kafan itu kembali kepada Allah dalam keadaan bersih, seputih kain kafan. Kalau nggak ada kain kafan, jangan dicari. Ini akhirnya tiga hari kemudian baru dapat kain kafan ini. Jadi tiga hari kemudian baru dimakan Pada orang tuanya Ini banyak fenomena-fenomena yang begini Ya Allah apa ini? Saya dalam sering memberikan Taklim itu selesai didatangi Seorang ayah Ustadz sambil menangis Anak saya Ustadz SMA-nya Di SMA Al-Islam Jakarta Alumni situ Ustad. Pingin sekali sekolah ke Jerman Terus Pak Baru satu tahun di Jerman Sudah telepon saya Apa dia bilang Pak Pa, saya ini sudah ateis, Pak. Saya bukan muslim lagi. Baru satu tahun di Jerman. Itu jamaah di Cinere. Satu tahun namanya di Jerman sudah ateis ngakunya begitu. Padahal asyman asymalis lah, kada Ini tantangan kita ini gimana kita menghasilkan generasi-generasi yang betul-betul mendoakan kita, yang menjadi aset bagi kita. Makanya kata Rasulullah, kalau kita mau bahagia Lahirkanlah anak-anak yang bisa mendoakan kita Yang menjadi aset buat kita Bapak ibu yang dirahmati Allah Kenapa ada orang yang disebut Usnul Khotimah Ada yang disebut Su'ul Khotimah Tentu saja berdasarkan akumulasi dari apa yang dia lakukan Ada orang yang Su'ul Khotimah Kenapa kok bisa berakhir dalam keadaan yang buruk Yang pertama kata Rasulullah Karena suka menunda-nunda taubat Taubat ditunda-tunda Ya Padahal pintu yang terpenting Untuk mendapatkan Hufnul Khotimah Banyak bertobat, sering bertobat Dengan bertobat itu kita jadi bersih Untuk menghadap kepada yang maha bersih Yang kedua Kenapa orang Berakhir kehidupannya dengan su'ul khatimah Kematian yang buruk Karena memang sudah Dibelunggu oleh syahwat Ya dibelunggu oleh syahwat Nafsu dan cinta dunianya begitu kuat Sehingga tidak pernah lagi bisa masuk Mau masuk masehat Mau masuk hidayah Allah sudah jauh Kenapa? Karena sudah begitu berakar cinta dunianya Ini yang membuat kata Rasulullah Su'ul Khatimah ini Taubat ditunda-tunda Sudah dibelenggu oleh cinta dunia Gimana mau Berbunga-bunga cinta kepada Allah Cinta kepada dunia sudah begitu kuat Seorang ibu datang Kepada saya Ustaz tolong ke rumah saya Ada apa Ibu? Ada yang penting Sampai di rumah Rumahnya besar sekali ada masjid di belakang Dia bilang Ustaz saya punya banyak rumah Banyak rukun Anak-anak saya juga sudah punya rumah ada yang tinggal di luar negeri. Terus masalahnya apa bu? Ada rumah saya Ustaz besar di antaranya di Jalan Tulodong. Bisa nama jalannya, Jalan Tulodong. Itu saya hampir stres Ustaz, hampir stres. Kenapa bu? Tapi hartanya banyak. Anak-anak sudah sudah. apalagi lagi yang kurang? Iya Ustaz. <tuh> Itu kan rumah mau saya jual Tapi orang terus menawar dengan harga yang tidak cocok Ini usia ibu ini sudah 75 tahun pak Udah 75 tahun usianya Suaminya baru meninggal 2 tahun yang lalu pak. Ibu mau jual berapa? Saya mau jual nggak mahal ustad Kan rumah di jalan tururong itu besar ustad Harga tanah naik terus Ibu jual berapa? Saya jual cuma 50 ya ustad Terus yang ditawar orang berapa? Masa orang nawar cuma 45 m, Saya bilang, gara-gara inilah Ibu, susah. Padahal, Bu, kalau Ibu terima aja itu, jual lepas aja itu 45 m, Menghabiskan 45 m itu capek, Bu, saya bilang. Belum tentu itu uang Ibu terima umur itu masih ada, saya bilang. Kurang senang ini Ibu ini, saya bilang begini. Kadang-kadang orang memang harus disadarkan, inilah. Apa sih yang kurang? Ya gara-gara padahal sudah begitu banyak diberikan Allah Rezeki. Masih stres gara-gara itu tadi. Memikirkan yang 5M. Yang gak cukup melepas yang 45M. Usianya sudah 75. Dan saya kira ini fenomena apa ini? Banyak juga yang seperti ini. saya Kalau mau saya ceritakan testimoni nggak habis di Luar biasa. Inilah manusia kata bun Ibn Watu'il lahir kan ini manusianya Habis-habisan mengumpulkan ini, mengumpulkan itu Padahal nggak dibawa Kata Imam Syafii banyak orang sibuk sekali Nambah ini kurang ini lupa dia kalau kain kafannya sedang ditenun <tuh> Kita ini kata para ulama itu seperti transit di hotel Kalau transit di hotel dua hari, tiga hari Kita kan nggak terlalu sibuk Untuk <tuh> ingin merenovasi, merubah furniture yang merubah fasilitas dalam hotel kan lucu kalau kita dalam hotel cuma 3 hari kita bilang hm, kita ganti nih TV-nya kurang besar kita ganti nih kasurnya kurang empuk, lemarinya juga kurang menarik, ya lucu aja ya buka hotel mau aja diganti dengan yang lebih bagus cuma dia akan tanya, emangnya Bapak di hotel ini mau seumur hidup ya dan di dunia itu kita itu sering seperti itu Ya, sama seperti orang yang dikasih oksigen menyelam di laut. Begitu terpesona dengan keindahan-keindahan laut itu dia kumpulkan mutiara-mutiara semuanya. Terdengar suara Oksigen sudah habis segera bang segera naik ke atas. Tapi dia bilang apa oh, masih kurang masih nanggung ini kumpul lagi. Tahu-tahu dia meninggal dalam panas itu mengumpulkan itu. Mudah-mudahan kita tidak Menjadi pribadi-pribadi yang seperti ini Bapak ibu yang dirahmati Allah Banyak hamba-hamba Allah Yang ketika Detik-detik kematiannya mereka tersenyum Terlalu banyak Saya banyak koleksi Ulama-ulama besar Gimana detik-detik kematiannya Ada yang tersenyum Tertawa Ada yang bertanya kenapa engkau tertawa Gimana aku tidak tertawa Perjumpaan dengan kekasihku Allah sudah di depan mata Ini yang aku tunggu-tunggu Tersenyum dia Wafatlah dia, detik-detik kematian Seperti itu Imam An-Nasai Ulama besar, ulama hadis Ketika Keluarganya mengelilinginya Dia bilang sama istrinya Dan anak-anakku, istri dan anak-anakku Ini hari Kamis ya, iya hari Kamis Kamis depan ya, Tujuh hari lagi Malam Jumatnya saya ini akan dipanggil Allah ya. Nanti ketika saya sudah dipanggil Allah Kamis depan malam Jumat itu Makamkanlah saya di hari Jumatnya Setelah orang-orang melaksanakan sholat Jumat Persis Bapak Ibu Kamis depan malam Jumatnya Wafatlah imam anak saya Siapa yang mengabari Kalau bukan Allah Dikabari kapan dia Dipanggil Allah Kalau ibu-ibu gara-gara marah sama suami, terus bilang sama suaminya, Pak, kayaknya minggu depan saya dipanggil Allah ini. Belum tentu benar itu. Tapi orang-orang soleh bisa benar. Imam Ghazali justru detik kematiannya, dia sendiri yang mengkavani badannya. Setelah dia kafani terbalut tangannya tak bisa mengkafani kepalanya, dia panggil kakaknya, tolong balutkan kepala saya. Begitu kepalanya dibalut, Wafatlah dia dalam detik itu juga Subhanallah Inilah orang-orang yang saya katakan Tadi yang dipanggil Allah Ayo sudah waktunya pulang Jadi hamba masuk ke dalam surga Kita ingin seperti itu Bapak ibu yang dirahmati Allah Di masjid mas Masjid Al-Gidlihad Kita pernah dengar sebenarnya Ada orang yang wafat saat sujud enggak mungkin-mungkin Itulah sujudnya yang terakhir Ada di Ciputat Di Jurang Mamu Itu Yang khotib saat memberikan purba jumat terjatuh Dan menghempuskan nafas yang terakhir Bapak ibu yang dirahmati Allah Kita tidak ingin lalai dalam hidup ini Terlalu banyak sudah Allah memberikan gambaran kepada kita Ya jangan sampai kita menjadi orang yang hatinya tertutup Yang disebutkan oleh Allah sawun alaihim anggartaw amlam yudhiyakum ayo minum sama jadi dikasih tanda-tanda dikasih peringatan juga nggak sadar-sadar naudzubillah yang terakhir Rasulullah mengajarkan kita doa ya supaya kita husnul khatimah saya kira banyak sekali doa-doa itu doa yang diajarkan oleh Rasulullah sendiri atau doa yang diambil dari ayat Al-Qur'an kalau doa yang diambil dari ayat Al-Qur'an itu robbana latuzikurubana ada kalau doa yang diajarkan Rasulullah Allahumma inni ya Allah jadikan akhir hidupku dengan musnul khatimah dan janganlah berakhir dengan su'ul khatimah ini doa yang diajarkan Rasulullah mudah-mudahan Bapak Ibu Orang-orang sholat ketika dia sholat Mereka menganggap inilah sholat yang terakhir Ketika mereka berhaji Inilah sebenarnya perjalanan menuju Allah Kalau orang yang sadar seperti ini Enggak mungkin dia nanti sampai di Makkah Belanja habis-habisan Saya pernah bawa jemaah, jamaah Ada jamaah yang belanja sampai satu ton pak. Keberatan belanja sampai satu ton Enggak berhasil manasik ketika disampaikan Perjalanan mati ini perjalanan mati Tapi belanja kelebihan satu ton Ini fenomena apa ini? Ya, fenomena kerakusan Kata para ulama Kerakusan inilah yang membuat orang jadi takut mati Seolah-olah di dunia ini sudah lengkap Sudah lebih baik daripada akhirat Jadi takut kalau menghadapi kematian Mudah-mudahan kita tidak seperti itu Mudah-mudahan kita semuanya diberikan kebahagiaan Dalam sujud-sujud kita Diberikan kedamaian dalam zikir-zikir kita, kita selalu berbaik sangka terhadap Allah, sehingga firman Allah dalam hadis kursi itu, Aku berdasarkan apa yang dipersangkakan hambaku. Hingga tugas kita berprasangka yang baik Bagaimana kita husnur batimah Berprasangka yang baik Agar setiap ibadah kita, setiap sholat kita Bacaan Quran kita Sebenarnya itu semua bermuara Kepada pertemuan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala Kata Jalaluddin Rumin Sebuah seruling pun Yang bisa mengeluarkan suara-suara yang sahdu Ketika dihembuskan Itu sebenarnya suara-suara kerinduan Sang suling Bahwa sang suling ingin kembali kepada induknya manakah induk suling itu? Pohon bambu Dan kalau manusia dimana sumbernya? Sumbernya adalah Allah Makanya aneh kalau orang tidak rindu kembali kepada sumbernya Mudah-mudahan dengan kerinduan kita ini Kita bisa mendapatkan peluang untuk mendapatkan usnur khotimah Mari sama-sama kita berdoa Mudah-mudahan Allah membimbing hati kita Menumbuhkan rindu dan cinta kepadanya Menanamkan begitu kuat keyakinan akan janji-janji Allah subhanahu wa ta'ala. A'udhu billahi minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Tuhan kami, engkaulah yang menghidupkan kami. Meletakkan takdir dan nasib pada kami. Takdirkan ya Allah kepada kami takdir terbaik. Beribadahlah kami ya Allah dengan ibadah yang terbaik. Berkumpulah kami senantiasa dengan orang-orang yang terbaik. Ampuni kami yang begitu masih banyak menyia-nyiakan waktu yang kau amanahkan kepada kami Bertahun-tahun kau izinkan kami tinggal di bumimu melihat indahnya alammu ya Allah Bertahun-tahun kau izinkan kami menghirup udaramu, meminum airmu Tapi kami sering tidak pandai bersyukur atas rahmatmu yang begitu banyak Terima kasih atas nikmat kehidupan ini ya Allah Bahagiakan kami dalam zikir-zikir kami Buanglah segala hal-hal yang mengganggu kehusukan kami dalam beribadah. Buanglah merasa kurang. Buanglah sifat resah. Buanglah sifat rakus, sifat pahil dari hati ini. Gantilah dengan keyakinan, kesabaran, keridoan. Ya Allah, ya Tuhan kami. Jadikan keluarga kami yang selalu bercahaya dengan sholat-sholat berjamaah. Dengan bacaan Quran. Anugerahkan kepada kami putra-putri yang menyejukkan dan membanggakan hati kami, ya Allah. Berikan kepada kami putra-putri yang soleh dan solehah Putra-putri yang selalu mengangkat tangannya Mendoakan kami, kedua orang tuanya, Ya Allah Jangan kau berikan kami anak yang menyakitkan hati kami Yang membuat malu kami, Ya Allah Jadikan anak-anak kami, anak-anak yang membawa kebanggaan kami Yang dapat membuat alam barzah kami lapang Dengan doa-doa mereka saat kami sedang kau panggil, Ya Allah Ya Allah, kami tidak tahu kapan saatnya Engkau memutus malaikat-Mu. Tentu saja ketika ia datang menjemput mengambil nyawa kami, kami tak kuasa menolaknya. Ya Allah, yang bisa kami mohonkan kepadaMu, Ya Allah, ketika malaikat maut datang menjemput kami, panggillah kami saat kami sungguh-sungguh merasakan kehusukan dalam ibadah kami. Panggillah kami saat kami sedang berzikir menyebut Asmalmu, Ya Allah. Jangan Engkau panggil kami saat kami lalai mengingatmu. Engkau mudahkan ya Allah, engkau lembutkan, engkau ringankan sakarat ul bagi kami. Jadikan akhir hidup kami semua dengan husnul khatimah. Allahumma rabbana hawin alayna fi sakarat ul-Mawul. najata minal nari wal-a'ffa inda islam. Rabbana atina fi dunya hasanah. Wa fil akhirati hasanah. Wa qina adab an-nar. Walhamdulillah maramminah. Bila hitraqib wa ilayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وارحمت الله